Alhamdulillahirrohabilalamin kembali lagi di Islam itu indah masih di tema kita hari ini adalah terganjal restu. Nah sebelum kita mendengarkan kesimpulan atau hikmah dari pertemuan kita hari ini saya mau mendengarkan nih sedikit tanggapan dari bintang tamu kita Zaki dulu deh. Setelah mendengarkan ya, tosiyah tadi. Iya amin. Ini Zaki gimana Zaki mau menikah atas pilihan orang tua atau pilihan sendiri? Kalau saya mau menikah, uh, karena pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Dengan ridonya, ridonya orang tua. Masya Allah. Gitu, biar ke depannya berjalan dengan baik, dikasih kelancaran. Amin. Uh, keberkahan diridonya amin. sama Allah. Bu, doain sama-sama ya Bu ya, mudah-mudahan tahun ini jaki amin, jadi amin, nikah ya Bu ya. Amin. amin. amin. Ini doanya Jackie sekarang ini nih, amin. di aminin sama seluruh Indonesia loh. Amin, amin ya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu, buat jaki. Buat Tasya gimana nih coba apa yang mau disampaikan dari tema kita hari ini uh, tadi udah mendengar Tosya Zak kok sama sih Zak doanya begitu yeah. sama nih Jangan-jangan jodoh nih yeah. Iya kesimpulannya ya, uh, banyak sih yang udah aku tahu dari, uh, makasih buat Ustaz-Ustaz juga, jadi yang sebelumnya tahu sebelumnya nggak tahu jadi tahu nih Masya ya Allah. sekarang Dan ya mudah-mudahan sih udah 25 tahun juga ya, tahun ini 26 jadi pengen cepat-cepat lah ya Kapan sih ricananya, kapan ricananya? Kalau buat Tasa sendiri maunya kapan? Uh, maunya secepatnya, sebenarnya yang deket-deket ada yang mau, ya mungkin yang... Ke arah sana sih yang belum ada ya, coba gitu. Coba buat jamaah seluruh Indonesia yuk kita doain Tasya sama-sama. biar Tasya juga cepat amin. mendapatkan jodohnya. Amin. Dan bisa menikah tahun ini juga ya. Amin. Amin, amin, amin ya roh alamin. Terima kasih banyak Tasya. Nah, sekarang langsung aja nih kita coba ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Pak Ustadz Maulana, Ustadz Zawqi dan juga Ustadz Syam. Silahkan Ustadz Syam terlebih dahulu. Menikahlah karena restu orang tua. Saya juga sih nanti mereka hanya minta restu dulu. Kita sama-sama. Sama-sama belum menikah. Sama buat teman-teman. Karena orang tua adalah orang yang melahirkan kita, orang yang merawat kita dan membesarkan kita, memberikan kita pendidikan, memberikan kita segalanya. Masa kita meninggalkan orang tua hanya karena orang yang baru kita kenal. Wahai para orang tua, apa perasaan kita ketika melihat anak kita menangis siang dan malam karena cinta yang tidak kunjung dapat dipersatukan padahal tidak ada alasan-alasan yang syar'i Dan sebaliknya, wahai anak-anak, coba perlihatkan. Lihat wajah orang tuamu yang menangis siang malam karena perilakumu, yang mencintaimu tanpa syarat, yang mencintaimu dari engkau belum jadi siapa-siapa sampai engkau jadi siapa-siapa, engkau berani meninggalkannya hanya untuk orang-orang lain. Sementara orang tuamu menangis terseduh-seduh, maka tujuan pernikahan adalah semuanya bahagia. Engkau bahagia, orang tuamu bahagia.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 Karena rida orang tua terletak pada rida Allah, terletak pada rida orang tua. Makanya raih rida orang tua untuk meraih keberkahan. Masya Allah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim, banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari Tauhsia yang disampaikan oleh Ustaz Maulana, Ustaz Zahoki dan juga Ustaz Syam, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita dan doa bersama kita juga diijabah oleh Allah SWT amin amin, ya terima kasih banyak sekali lagi buat Zaki, boleh sama-sama ke depan, Tasya ke sini, maju sini. Ke, sini. ke sini terima kasih banyak sudah datang ke Islam itu indah, jangan kapok ya Zaki, Tasya ya buat jaman yang di rumah, terima kasih banyak, sudah setia menyaksikan terus Islam itu indah, jangan lupa saksikan terus Islam itu indah, setiap hari hanya di TransTV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kalian berbisik-bisik untuk keburukan dan dosa. Wat dan? Jauw bilbirri wat Bolehlah berbisik-bisik untuk mendamaikan, untuk kebaikan, untuk tapua. Ada masa kita bisa bersama dengannya di satu waktu, di satu tempat. Tapi di suatu saat nanti kita akan berpisah. Caca-caca sayang, terima kasih sudah mau jadi sahabat aku. Semoga menjadi sahabat surgaku. Amin ya Allah. Amin, amin, amin.